ハブラパジャバットガラキタンパリメシキメメメマパラハキンギタエネヤイトラムガラマンビアカンジャリイバラントンナパタンガキキルソロビニアムレカチャリディナンカラパポンワオポンゲカブルマインディナンパラテンダクワムレカディシトディプギュアブリカンワカディナンカディオニトオレハキマキミャンティダブルモガワ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 t a k m a u n t k hakim, a n g publik, anggot PR, tapi dibuat aturan mainnya, undang-undangnya Lalu mereka bukan korupsi, itu hukumannya mah Ya terima kasih Terima kasih Pak Jeffrey, Pak h e r i selamat pagi Ya pagi Bu Silahkan Itu kalau dibilang sejak tahun berapa, 94 gak g naik, saya kok n g gak percaya 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、i たちは、私たたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 パヘリパンディアスラマパギパパギパンデ n アスラマパギパンディアスラマパギパンディアスラマパギパンディアスラマパギ マキナナイトやんたを食べるのはやっぱり、たなたばりとハキン a l ヤキンカヤカヤ、マキュメワヘパー。パキャビンウンディリニア、トムキンコエカタカン、アタコロビアサラ、モキディオ、ナビハキノカイキトスサ、パキュリジェムダナエクタピ、モキュメワ、モキュニジュガ、モキパクス、ヤモキスバキンタキュアやディファダーマンアンパヤア マーティーとトリマーティー。Nah, Baik, terima kasih Pak Gufran Selamat siang Pak Simon Ya, selamat siang Ini saya mau kasih Mau kasih masukkan ini. ini kan kalau Jadi hakim k a y a k n y a kan、eh, Pengabdiannya kan lebih conong d ke masyarakat ya Jadi gimana ya Kalau mau gaji tinggi-tinggi Mungkin -tinggi,、eh, kan Jangan di hakim Mungkin menjadi s e n i o r gitu ya Menjadi dokter Tapi ya harus pemerintah Memikirkan juga sih Ya kalau ya, Mungkin ada h パシモン Ya、memang harus dinaikin、mungkin. kalau enggak ya gimana tapi dinaikin juga pasti tetap tetapahunya juga makan duit kita ngomong terima kasih terima kasih Pak Edi selama t siang Ibu Nana selama siang, siang Mbak. komentar Anda Ibu iya komentar saya、e, disesuaikan artinya melihat secara menyeluruh bahwa APBN, a p b d itu、e, 80% itu kan untuk gaji dan fasilitas p n s jadi harus diatur dari situ nah kalau pejabat-pejabat d i r o k a t yang、e, gaji dan fasilitasnya ketinggian jadi realokasi ke hakim-hakim itu gitu jadi jangan e, tambah e, biaya baru lagi karena 80% itu s udah kelewatan lebih、mm -hmm. buat rakyat apa、ya. baik terima kasih Bu Nana Pak Bobo selamat siang yes, yes. ボは木の木の木の木の木の木の木の木の Ya. Komentar ya Ya komentar saya sebetulnya hakim itu harus Riksa diri dulu ya Kinerjanya udah pada bagus atau belum gitu ya Kinerja t u h masih pada bobrok semua Mendingan hakim itu unjuk rata Minta supaya DPM merubah hukuman Untuk para koruptor Supaya hukuman koruptor itu seberat-beratnya Kalau bisa hukuman pancung gitu Terima kasih Baik Pak Paulus selamat selama siang Pak silahkan Selamat siang Ibu Di balik rencana mogok sidang Katanya soal gaji ya Bu Kalau kami menilai Bu, bukan persoal naik gajinya Tapi ada apa dibalik rencana tersebut Tidak Menjadi tanda t a n g a yang besar nih Bu Kami sangat tidak yakin Kalau gaji hakim itu c u m a r serendah itu Bu Ya kita tahu sama-taulah Bu Memang dari 7 ribu hakim tersebut Ada yang bekerja dalam kejujuran k e r e n a tanggung jawab terhadap sumpahnya Tapi gimana yang lain Bu Bukan suatu barang langka Bu Kalau banyak hakim Yang terlibat permain a n k o t o r dalam menangani perkara begitu juga para jaksa, pengacara n gak g ada bedanya Bu, jadi jangan percaya Bu, kalau menggaji segitu terima kasih terima kasih kembali, Pak Muhammad silakan Ya, kalau saya s e g i n i ya Bu ya. kalau jaminan juga k ya kalau seandainya gaji hasilnya itu dinaikkan terus mereka akan bekerja secara optimal gitu loh Bu ya kan selama ini kita tahu lah bukan rahasia umum lagi bagaimana mereka Ya, istilahnya menangani satu kasus lah Iya kan? Jadi jadi jaminan n gak? g Gitu aja Ya, makasih ya Bu Terima kasih kembali Pak Muhammad Yang lainnya, 6336160 Henry, selamat siang Ya, dari、uh, Menurut saya, dari Berita itu sebetulnya kita bisa menilai Beberapa hal yang terjadi Yang pertama itu adalah Kurang solidnya、uh, Departemen Kehakiman Atau pemerintahan kita dalam arti adalah bagaimana mungkin pega,、eh, hakim yang pegawai negeri yang termasuk pejabat yang disegani itu sampai dia mogok dan didengar oleh paket seluruh Indonesia berarti kurang solid, harusnya malu hal itu terjadi, yang kedua adalah sebetulnya membuka sedikit, membuka borok sendiri memang benar kata、eh, opini yang tadi bahwa banyak juga hakim yang jujur, tapi e t kalau gitu kalau memang gajinya terasa n gak g cukup dan e m p a tahun, t empat tahun ini sebetulnya Apa yang mereka lakukan, cari tambahnya di mana Sehingga mereka itu akhirnya masih bisa hidup dan nunggu 4 tahun Sampai mereka akhirnya m i n t akan naikkan gaji Dan juga m e s t i dilihat Mereka yang naik gaji itu gak hidupnya seperti bagaimana sih Kalau memang benar-benar susah Naik motor, naik sepeda pancal Nah kemungkinan memang mereka jujur dan m e r e s t u i naik gaji Dan yang ketiga Ini menurut saya menunjukkan bahwa Hasil kerja KPK itu sudah cukup efektif パジ i ン <laughs> カメラとアキムカモモクソモコバデカレンタインド、スカラビタタレントシシシアンディア、a イミガライトラトンディア、アテナ、アテナあシン、イトアジア、シビアンディあカメラアるンドミシン、アテナミシン、アテナミシン、アあるミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナ a シン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、アテナミシン、ア パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーパーティー